ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan dua hal yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada diri kita dan keburukan kita kepada orang lain itu harus diingat yang harus dilupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita itu lupakan aja berada dia pernah nyakitin hatiku dia pernah nyakitin aku dia pernah menghina aku dia pernah chulim aku dia pernah begini. lupakan saja Maafkan dan doakan dan ada yang harus dilupakan lagi adalah kebaikan kita kepada orang lain supaya kita enggak nuntut balasan dari orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya balasan yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih besar lagi. Jadi ya sabar aja tugas kita hanya memberikan yang terbaik buat saudara saudara kita karena kecintaan kita kepada Allah.